DJ Guran Berkas ini Spesial buat kamu semua Bass dan melodinya enak banget <tuh> Hai gue Ica DJ Guran Berkas ini Spesial buat kamu semua <tuh> Hai gue Ica DJ Guran Berkas ini Spesial buat kamu <tuh> Ica. Ica ini juga gue yang berkasi ini spesial buat kamu hai gue Ica DJ aku terabat ada aku